Padahal, cukup banyak dealer atau penyalur yang belum menjadi PKP, sehingga mereka tidak bisa memesan barang karena belum bisa mengisi faktur standar pajak. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon, saya sudah tersambung dengan Direktur Utama PT Sido Muncul, Irwan Hidayat. Pak Irwan, bagaimana komentar Anda? Ya, kalau itu diperlaksanakan, nah, menurut saya sulit. Ya, warung-warung yang ukuran 2x3, omsetnya 100 juta, 200 juta. Administrasi tidak ada, bagaimana Terus sekarang dia jadi PKP. Kalau untuk distribusi kesulitan lah, menurut saya Oh, aduh, harus tuh. Kan orang batas PKP itu kan cuma 50 juta per bulan. Padahal toko-toko di Indonesia itu jumlahnya semua di atas 50 juta, menurut saya lho. Anda bayangin aja, toko itu yang jumlahnya penghasilan, yang omsetnya sebulan 50 juta, itu banyak sekali. Ngomong aja hampir 50 ribu sampai 100 ribu. Gimana Anda mau dan berapa hasilnya yang didapat dari situ? Solusinya seperti apa, Pak? Oleh karena tuh usulannya sebaiknya begini dari principal seperti perusahaan kemudian jual ke distributor itu pakai PPN dan nah, distributor keluar ya dia buka PPN ya PPN-nya kalau perlu harus buka PPN cuman PPN-nya dari principal itu dinaikin aja 10,05 principal jual ke distributor distributornya kena 10,05 udah itu aja paling praktis karena kalau di pasar itu Semua PKP, warung-warung yang nggak ada administrasinya. Mesti ngisi faktur pajak tiap hari. Bagaimana coba? Tapi itu menurut saya, paling saya sih pasti diganti, dirubah. Tapi kalau saya, usul saya ya 10, jadi 10,05 atau 10,03 gitulah. Jadi di tahun itu membayar 10% tambah 0,3%. Tapi itu memungkinkan, Pak? Peraturannya ada. bahwa dari distributor kepada uh, grosir-grosir itu tidak usah menyebut nama dan tidak usah menyebut dan tidak usah mencantumkan NPWP pembeli sampai akhir tahun. Sudah ada peraturan perubahannya sudah ada. Di pelaksanaan itu sekarang ada peraturan yang saya baca bahwa distributor membuka faktur tapi tidak usah mencantumkan nama pembelinya. Asal membuka aja, sudah, tak buka. Jadi misalnya pembelian 50 juta, faktur pajaknya 56 juta. <Selan> siapa tidak ada, boleh. Tak boleh sampai akhir tahun, tapi nanti tahun depan, ya nanti kita tunggu. Demikian Irwan Hidayat dan saya Rizal Andika.